al umum tablik akbar di Masjid al-ikhlas desa babakan burbalingga ini kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala amin ya rabbal alamin salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujur kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau di mana pun Anda berada serta Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita sebagaimana yang ada di makalah yang sudah dipegang oleh jamaah sekalian. Dan juga yang sudah termaktub di background belakang saya. Adalah tentang pilih kasih penyakit. Kata pilih kasih itu lebih sering dipakai untuk pilih kasih anak. Yeah. Ada anak yang manut banget Ada anak yang man dan manut anak, Ada anak yang nakal Biasanya yang disayang yang mana? Sing manut banget Sehingga anak yang nakal mengatakan Ah bapak ini pilih kasih Yang akan kita bahas bukan pilih kasih anak Tapi pilih kasih penyakit Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang namanya orang hidup di dunia itu mesti tidak mungkin lepas dari sesuatu yang namanya penyakit. Akan tetapi banyak di antara kita suka pilih kasih penyakit. Dalam arti kalau penyakit A cepat-cepat diobati, kalau penyakit B dibiarkan begitu saja. Bahkan cenderung penyakitnya itu dirawat. Anak penyakit penyakit di dirawat. Itulah kenyataan dari sebagian kita. Penyakit apa ustadz yang dirawat dan penyakit apa yang cepat-cepat diobati? Biasanya Orang itu kalau penyakit fisik, ya, penyakit fisik, bengkek, stroke, asam urat. Kalau penyakitnya, penyakit fisik itu cepat-cepat diobati Dan itu boleh-boleh saja dalam agama kita tidak apa-apa. Kalau penyakit itu dibiarkan kan akan semakin parah. Misalnya kanker. an Stadium satu akan cepat-cepat di obati enggak apa, apa. daripada nanti empat ya mendingnya stadium satu langsung diobati itu bagus enggak apa, apa. akan tetapi sayangnya kecekatan di dalam upaya pengobatan itu cuma kita terapkan ketika yang sakit adalah jasmani kita ketika yang sakit rohani kita banyak orang-orang itu adem ayem buktinya apa? Kena penyakit namanya pelit, pelit ni aku penyakit kemabatan, penyakit. Tapi ya kawit min, ganti separuh nih, pelit baik. Dari dulu sampai sekarang, bukannya tambah berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Kalau dahulu pelit, ketika kecil. Kalau sekarang, kalau dahulu pelit, sekarang pelik banget ya. jadi bukannya semakin tua, semakin sadar tapi sejadi ini namanya tua-tua ke -tua, lagi ya. semakin tua, semakin menjadi dan subhanallah ketimpangan di dalam menyikapi penyakit ini Dikarenakan antara lain Mereka tidak menyadari Bahwa antara dua jenis penyakit ini Yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani Ini ternyata lebih berbahaya penyakit Rohani atau jasmani? Rohani Kok bisa Ustaz? Iya Karena penyakit rohani Efeknya dunia akhirat kalau penyakit jasmani efeknya dunia tok ini yang pertama kenapa kok penyakit rohani lebih bahagia dunia akhirat kalau penyakit jasmani paling di dunia saja contoh Orang kena gagal ginjal. Begitu meninggal. Begitu meninggal. Rampun. Makanya gak ada ceritanya. Orang masuk neraka gara-gara. Gagal ginjal. Orang nak ceritanya. Ngono dikuletin dengan Al-Quran. Cari Al-Quran. Dari A sampai Z. Dari surat. Al-Fatihah sampai surat. An-Nas. Janjinak ketemu. Anak gagal ginjal melebuh neraka. Kasih tahu saya. Insya Allah gak bakalan ketemu. Yang ada dalam Al-Quran, gara-gara tidak so, sholat masuk neraka. Tidak sholat itu penyakit apa? Penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. Jadi penyakit jasmani ruginya cuma di dunia. Susahnya cuma di dunia. Kalau penyakit rohani susahnya dunia akhirat. Akhirat jelas terancam masuk ke ke neraka. di dunianya enggak tenang orang-orang hmm. yang rohaninya sakit di dunia itu enggak bakalan tenang kalaupun dia itu senyum senyum ketawa ketimbing hmm. ya orang-orang yang maaf pakai obat-obatan apa terlarang menampakkan diri seakan-akan dia itu bahagia jadi kalau sudah pakai obat-obatan sudah fly apa fly Mabul Katanya sudah rasanya wisplong. Masalah semuanya Hilang Masalah semuanya hilang Begitu obat entong datang lagi lebih Banyak Siapa bilang Orang yang rohaninya sakit Di dunia itu gak mungkin tenang Mustahil Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan hal tersebut di dalam Al Quran, ya Allah subhanahu wa taala berfirman Surat Tauhah ayat 124 dalam Surat Tauhah ayat 124 Allah subhanahu wa taala berfirman Waman aaroban zikri fa inna lahu ma'ishatan dongka Barang siapa yang enggak mau zikir Gak mau mengingat Allah. fa Fa'inna lahu ma'ishatan donka. Pasti hidupnya sempit. Mesti. Hatinya tidak akan tenang. Itu mesti. Kalau panjang ingin perhatikan. Coba perhatikan orang-orang yang rajin sholat. Sama orang-orang yang gak pernah sholat. Perhatikan saja kehidupannya. Yang gak pernah sholat gemrung. Sobat oh, kawan-kawan. Di rumah isinya cuma ribut antara suami dengan istri ramai terus sama anak-anak juga seperti itu kenapa karena hidupnya sempit itu baru di dunia ayat kelanjutannya Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan fa inna lahu maisha sanwongka wanahshurhu yoomal kiamatil amma dan pada hari kiamat nanti kami akan datangkan akan kumpulkan dia dalam keadaan matanya buta. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Rabbi, kenapa sekarang saya buta, padahal dahulu saya bisa melihat? Jadi orang ini ketika di dunianya bisa melihat. Begitu sampai ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan kebutaan. Dia bertanya, "Lima hasyaratana. Qad kuntu basira wa huwa kenapa sekarang saya buta padahal saya dahulu enggak buta?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasithaha wa kadzalika alyawmatun. Allah menjelas karena dahulu tidak pedulikan, ya, makanya hati-hati. Ya, sekarang itu sarana untuk nasihat itu banyak sekali, ada TV, ada nebo, radio, ada majalah, ada internet, masya Allah banyak banget. Akan tetapi sebagian orang, Subhanallah. Nasihat itu Masuk telinga Kanan keluar Telinga kanan Orang sempat apa? Orang sempat melebu Jadi kalau masuk telinga kanan Keluar telinga kiri, kiri Dan esi anasing Nyantol setitik lah ya. Ini gak masuk telinga kanan Keluar telinga kanan Dalam melebu semetuk Na'udzubillahimin ya. Imin salih jadi antara penyakit jasmani dan rohani itu bahaya mana? Penyakit rohani. Penyakit rohani itu ustadz sumbernya di mana? Penyakit rohani sumbernya di, di mana? Penyakit rohani itu sumbernya di mana? Di dalam hati. Penyakit rohani sumbernya di dalam hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya ada di dalam hati orang enggak mau bayar zakat. Kenapa? Pelit. Pelit di mana tempatnya? Hati. Orang enggak mau nerima nasehat. Dinasehati enggak mau nerima. Sumbernya dari mana? Sombong. Sombong di mana? Sombong di hati. Orang pergi ke dukun ingin menjatuhkan rekan sekantornya. Sumbernya dari mana? Iri. Iri tempatnya di mana? hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya dari mana? Hati. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini benar, maka seluruh tubuh akan benar. Wahidah fasaad fasaad jasad kulo kalau segumpal daging ini rusak semuanya bakalan rusak. Ala wahyal kalbu ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Ya. Hadis lewat Bukhari dan Muslim. Nah sekarang penyakit penyakit yang ada dalam hati itu apa saja? Ini yang akan kita bahas Insya Allah pada pengajian kali ini Kita akan membawakan empat penyakit Berapa penyakit? Empat Bukan berarti penyakit hati Cuma empat Ini contoh Contoh penyakit hati Yang pertama adalah penyakit sombong Yang kedua penyakit Apa di situ? Hasad Hasad ini kenapa? Kenapa? Iri ya. Kemudian yang ketiga penyakit riya. Apa riya? Pamer. Yang keempat adalah penyakit suuzun. Apa suuzun? Berburuk sangka. Ini empat penyakit yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Semoga pulang dari sini yang masih punya penyakit itu semoga pada sembuh pada marinya orang maria Ya aja mati lo <laughs> Semoga sembuh ya semoga sembuh Yang pertama penyakit som sombong Penyakit sombong ini adalah salah satu penyakit yang kategori bahayanya tinggi banget Akan tetapi banyak orang yang tidak sadar Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana efek dari penyakit sombong ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda: لا يدخل الجنة وراء بَكال مَلَبُسُ السَّرْجَ. Tidak akan masuk surga siapa wahai Rasul, man kana fi qalbihi misqal zara min kibr. Orang yang di hatinya ada penyakit sombong. Walaupun sebesar debu. Sebesar debu. Besar enggak? Besar apa kecil? Kecil banget. Bedik, ya, Debu. Ya. Kalau kita pegang debu kecil sekali. Kalau masih ada penyakit sombong sebesar debu di hati kita. Tidak akan masuk surga. Betani rumah no, badan, betani. Kira-kira di hati kita ada sombong sebesar debu tak? Navo pinter on. Uh. Ini mengerikan, ancaman dari nabi sallallahu alaihi wasallam mengerikan. Makanya hati-hati. Makanya tadi di awal saya katakan bahawa penyakit sombong ini punya resiko yang sangat berat bisa menghalangi orang masuk ke dalam surga walaupun dia sholat ustad walaupun sholat walaupun dia haji ustad orang kurkaji kaji pingpitu hmm. bukan hanya haji saja haji pangkat tujuh yeah. soalnya ditambah ha ha ha kan orang patas ha pangkat pitu hmm. nah, untuk membedakan ini sudah haji tujuh kali ini baru haji sekali yeah sudah haji, walaupun walaupun puasa, walaupun puasa walaupun ustaz, walaupun ustaz terus sombong itu apa ustaz? sombong itu apa? karena khawatirnya bukan sombong, tapi dikira sombong sombong dikira bukan sombong, makanya kita harus tahu sombong itu apa? Definisinya sombong itu apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim al kibru sombong itu batarul haqqi menolak kebenaran wogomtun nasi dan meremehkan orang lain. Berarti sombong itu nobo menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran contohnya Peripun Ustaz Contohnya orang sudah dinasehati Dibawakan Dalil Al-Quran Hadith Nabi SAW Perkataan para ulama Tetap baik Ngotok oh, ya. Ini namanya som Sombong Atau seorang guru Keliru diingatkan oleh Muridnya Sudah benar-benar jelas-jelas Keliru 5 tambah 5 sama dengan 11, nulis kena 11, pak guru itu bukan 11, yang betul 10 karena geng, geng Bocah, si. ngerti apa, wengi sore, kok nambah sekolah, nyong tulis kira-kira sekolahnya ini menolak kebe kebenaran atau orang tua ditegur sama siapa? anaknya kadang-kadang orang tua masih minum pakai tangan apa kiri diingatkan sama anaknya yang masih kecil bukannya berterima kasih malah bocah di selentik ini namanya som, sombong menolak kebe, kebenaran yang kedua meremehkan orang lain meremehkan orang lain Karena macam-macam. Mungkin orang lain itu lebih miskin dibandingkan dia. Mungkin orang lain itu kendaraannya lebih sederhana. Panjenongan pakai apa? Uh, motor yang gede, ya. Yeah. Tosa. <laughs> motor yang gede, Tosa. <laughs> yang sampingnya pakai sepeda ontel. Tosa. Kemudian meremehkan orang lain ya. Memandang sebelah mata orang lain. Atau mungkin karena rumahnya megah yang sampingnya. Mewah, mepet. Sawah ya. Akhirnya dipandang remeh oleh kita. Atau mungkin seorang ustad. Memandang remeh siapa? Jamaah pengajiannya. Ini juga termasuk. Ini juga termasuk. Jadi sombong itu definisinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita terjerumus kepada salah satu di antara dua ini berarti kita terjangkiti penyakit sombong. Ustaz, sombong itu pemicunya apa? Jadi orang itu bisa kena sombong karena apa pemicunya? Macam-macam. Ya. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ilmunya banyak, akhirnya memandang remeh orang yang ilmunya sedikit. Ini hati-hati. Ya, maka... Ya, kalau kita semakin lama ngaji, jangan malah semakin som sombong. Yang pernah kita pelajari ketika SD itu, yang namanya padi itu semakin semakin berisi semakin merunduk makanya orang-orang yang biasanya baru belajar itu pari ini esi, esi kosong mulanya dengak melakuknya dengak terus nah, itu pepatah yang lainnya tong kosong nyaring bunyinya pasnya orang semakin banyak ilmu semakin menunduk akan tetapi karena syaita kemudian menggoda Bani Adam, ilmu yang dia miliki itu malah membuat dia sombong. Yang kedua, harta. Pemicu sombong juga apa? Harta. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang ketika kita pakai kendaraan, ini saya pernah mengalami sendiri. Ya, pernah mengalami sendiri. Ada teman bawa motor baru, motor laki-laki. Saya enggak pernah pakai motor laki-laki. Biasanya pakai motor bukan perempuan <laughs> motor bebek ya motor bebek suatu saat ada teman bawa motor laki-laki uh, pengen nyoba uh, pengin nyoba ya yeah. terus diajari gini gini kopling gini karena saya baru nggak pernah pakai kopling pakai kopling kan agak kagok gitu kemudian ternyata bisa uh, dari ketumbulu kepada marah hmm. itu sudah mulai itu perasaan itu ya yeah. karena kalau motor laki-laki itu -laki nggak mungkin motor pakainya kayak gini mesti kayak gini Ya, mesti kayak gini kan? Ada enggak motor laki-laki kayak gini? Enggak ada, motor motornya mesti kayak gini. Ya. Kan kelihatan apa ya? Kelihatan gagah walaupun orangnya enggak gagah gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu bukan pakai motor gede, tapi karena orangnya kecil, jadi kelihatan motornya gede. Sehingga kalau motornya jatuh, ngangkatnya aja enggak kuat. Ya. Pakai motor daripada dari kedungulu kepada marang pulangnya masih itu ada perasaan Gak apa gagah gitu loh ada perasaan gagah Subhanallah Allah ingin ingatkan Allah ingin ingatkan sampai di perapatan kedungulu tinggal belok itu itu kan kalau mau pelan itu kan apa ya saya lupa over kopling dan seterusnya itu kan masih belum paham belum paham tahu-tahu mak tuh mati di tengah jalan Di belakang ada truk, di depan ada truk. Astagfirullah. Belum tahu kok mau jalan itu harus di ininya dipencet terus baru bisa jalan. Itu mau glek glek glek glek ini yang mana. Astagfirullahalazim. Habis itu pulangnya nuntun. Saya terus ngomong di hati, saya memang enggak pantas kalau suruh pakai motor laki-laki. Sulit menjaga apa? Menjaga niat. Ya, ya kalau jadikan pakai motor laki-laki bisa jaga niat, ya mohon gue terserah. Kalau saya pribadi itu, begitu nahi itu rasanya agak gimana gitu loh. Itu padahal motor laki-laki yang enggak terlalu mahal. Apalagi kalau motor-motor yang suaranya... Bum, bum, bum. Ya, memang sengaja dipasang seperti itu supaya biar ya, supaya dilihat sama orang, ya, ya. supaya dilihat sama orang. Ini yang kedua harta, yang ketiga ibadah. Salah satu yang membuat orang itu pemicu pemicu sombong itu amal ibadah. Subhanallah Ustad. Iya. Jadi orang itu kadang-kadang ketika ibadahnya tinggi dia akan memandang remeh orang yang ibadahnya masih rendah. Contoh sholat berjamaah sudah mulai rutin. Dia mulai memandang orang yang belum salat berjamaah, dia pandang dengan sebelah mata. Itu tidak boleh. Bahkan sampai-sampai mungkin keluar dari mulutnya, "Ganyung okay, tulung istimang waktu mesti menuju Kayak kamu lagi kok, mungkin salat enggak tahu. Ini sibuk. Kenapa Ustaz? Iya, karena belum tentu dia akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Sebagaimana orang tadi yang belum sholat Belum tentu Akan seperti itu terus sampai meninggal Bisa dibalik sama Allah subhanahu wa ta'ala Yang awalnya rajin sholat dihukum sama Allah karena kesombongannya Sehingga sebelum akhir hayatnya dia males sholat Sedangkan orang yang tadi ini Oleh Allah diberi hidayah Menjelang wafatnya dia sholat Mungkin sekali Uh, berapa saat yang lalu Saya dengar ada cerita uh, Seorang sopir taksi Di Saudi Seorang sopir taksi yeah. Sopir taksi ini Pernah diminta uh, Suatu hari pernah diminta Nganter Diminta nganter uh, Penumpang 4 Anak muda 4 anak muda Sopir taksinya ini bukan seorang ustaz Tapi dia rajin ibadah akhirnya diantar dari kota Riyadh ke daerah selatan, ya selatan Saudi. Perjalanan sekitar 400 kilo lah. Ya. Biasa mereka taksi di sana itu, mengjaraknya biasa kayak gitu. Jadi memang jalannya mendukung, mobilnya juga mendukung. Kecepatan kadang-kadang 180, 200, itu biasa. Makanya tingkat kecelakaan di sana cukup, cukup tinggi. Jalannya mendukung, mobilnya mendukung. Di tengah jalan masuk waktu asar Kalau gak salah Masuk waktu asar Kemudian mampir di pom bensin Sopir taksi itu kan Gak enak mau ngomongi mungkin Bukan ustaz Ayo anu apa kita sholat dulu Itu e, Berempat Satu paling depan Di sampingnya Sopir Tiga Di belakang Biasanya yang di depan ini Biasanya itu Uh, ketuanya biasanya, ya. jadi kalau anak-anak muda itu kan biasanya ada yang jadi uh, kepalanya, ketuanya, rois, uh, rois king, ya, ya kepala kingnya, ya. ini di depan. Terus, anu, ayo kita sholat dulu kata sopir taksi itu kepada si pemuda yang di depan. Cobanya apa? Kami nggak sholat. Kami gak sholat. Ini laki-laki. Kalau perempuan mungkin lagi datang. Gila. Ya, kami gak sholat. Kata sopir tak subhanallah. Muslim kok gak sholat katanya. Anak-anak muda. Ya. Muslim kok gak sholat. Ya kalaupun kita punya maksia. Punya apa. Sholat jangan sampai ditinggalkan lah. Berusaha untuk memberikan masukan. Akhirnya si laki-laki ini yang di depan ini Ketua-ketuanya itu ngomong sama belakangnya Ayo sholat yeah. Kalau belakangnya diomong sholat Mereka pada sholat Kalau ini ngomong depan gak sholat Belakang ikut gak sholat yeah. Akhirnya sholat yeah. Sholat asar jam, eh, kosor yeah. Dua rokaat Sholat eh, Sopir taksinya ini jadi imam Empat anak muda itu jadi Makmum di belakang. Selesai solat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Akhirnya pada bercanda. Solat suwe temen gitu. Turu apa apa. Akhirnya di apa di hehe. Enggak eh. bangun. Ternyata begitu disentuh lut. Innalillahi wa innalillahi wa innaillahi Sudah teman-temannya itu masih goyang goyang goyang goyang, ternyata sudah meninggal dunia saat itu. ketika sedang Suci Salah satu di antara tiga yang temannya ini menangis, menangis luar biasa. Ternyata yang nangis luar biasa ini adiknya, adik kandungnya. Setelah tenang ditanya, apa kamu begitu sedihnya? Kami ini sudah 15 tahun gak sholat. Hari ini kakak saya sholat pertama kali setelah 15 tahun gak sholat dan langsung meninggal dunia. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang ya belum sholat. Dan kita jangan sombong karena kita sudah sholat. Mungkin ada di antara jamaah enak banget ya nyuar kayak kayak belah. Nunggu lima belas tahun nggak sholat, sholat terakhir meninggal. Siapa yang jamin? Cuma dimana seseorang itu Allah bisa merubah dia dari seseorang yang bijak, yang rusak, menjadi seseorang yang taat beribadah dan Allah wafatkan di atas kesaatan itu. Ini pemicu yang ketiga, amal ibadah. Pemicu yang lainnya ya adalah kekuasaan, adalah kekuasaan. yang jadi som, sombong mentang-mentang ya kemudian juga kemuliaan nasab ya. kemuliaan apa nasab jadi punya nasab yang tinggi ningrat berdarah biru keturunan uh, raja keturunan ulama keturunan nebi s.a.w ini juga bisa memicu ya bisa memicu rasa som. sombong akan tetapi bukan berarti setiap orang yang kaya mesti sombong Bukan berarti setiap orang yang punya ilmu mesti sombong. Bukan berarti setiap orang yang nasabnya tinggi mesti sombong. Karena ada orang yang tidak kaya, sombong. Ada gak? Ada. Ada orang bodoh, sombong. Ada gak? Ada. Ya. Ada orang yang... Uh, uh, apa tadi... Nasabnya rendah, tapi som, sombong. Berarti ini cuma pemicu saja. Ini cuma pemicu. Belum tentu orang yang punya hal-hal yang saya sebutkan tadi bakalan som. sombong. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa mengobati penyakit sombong. Ya. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena kita makhluk yang lemah. Dan setan itu berusaha menggoda kita semaksimal mungkin. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita. Dari beribadah, maka dia akan merusak ibadah kita setelah kita selesai beribadah. Pertama ketika sodakoh ikhlas. Begitu selesai sodakoh, mulai setan menimbulkan rasa ujub. Ujub itu apa? bangga, ya. Rasa bangga. Ya. Kemudian rasa sombong. Makanya kita gak bisa kalau kita tidak minta tolong sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah Allahumma in ma'udhubika min syarri kalbi. Ini pernah saya ajarkan ketika di. Pernah kami ajarkan ketika di masjid Agung. Allahumma ya Allah. Ini. Sesungguhnya aku A'udzubika Minta perlindungan kepadamu Min syarri kalbi Dari keburukan Hatiku Jadi hati ini Ada keburukannya Ada kebaikannya Kita minta kepada Allah Ya Allah lindungilah aku dari kotoran-kotoran hati Penyakit-penyakit hati Keburukan-keburukan yang ada di dalam hati Ini kita minta kepada Allah Ini yang pertama yang kedua diantara cara mengobati penyakit sombong adalah merenungkan kebesaran Allah, merenungkan kebesaran Allah dan menyadari kelemahan kita. Contoh ilmu kita punya ilmu, ya kadang-kadang sombong dengan ilmunya. Kita bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmunya siapa? Allah subhanahu wajah. Ilmunya Allah seberapa? Karena saya sampaikan ayat Al-Quran. ya Surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena. Walbahru yamudhu min ba'rihi sab'atu abhurin. Tintanya adalah Seluruh laut Yang ada di muka bumi Ditambah dengan tujuh laut lagi Untuk menulis ilmunya Allah Mana kalimatullah Tidak akan habis ilmunya Allah Nah kalau ilmu kita Seberapa? Ya, kita datangkan profesor yang paling Yang paling buta. Karena biasanya profesor itu buta. Kita datangkan profesor yang paling buta, ya. Kemudian kita sediakan pulpen selusin, ya, buku selusin. Nasewu pak profesor minta tolong, ilmunya Panjenengan yang ada di kepala jenengan itu semuanya tolong di, ditulis. Semuanya Gak ada sisa Semuanya tolong ditulis Kira-kira pulpennya Berapa lusin habis ya. Mungkin baru lima sudah kering Sudah habis semuanya Bukunya juga sudah habis Ilmu kita itu terbatas Kenapa kita sombong Kalau kita sombong karena kekayaan kita Seberapa sih kekayaan kita Dibandingkan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang paling kaya Di dunia ini kalau disuruh ngasih makan orang satu dunia sehari saja, bisa gak? sudah lah gak usah kita ngomong orang sedunia, orang paling kaya dibabakan orang paling kaya dibabakan suruh ngasih makan orang sebabakan ya, guru ngasih makan orang sebabakan, nganti nanti warik. sampai kenyang gak usah lama-lama seminggu aja nah Gimana? Mangkrut. ya. Jadi sombong. Kenapa sombong? Apa yang mau disombongkan? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu Yang nanggung makannya siapa? Allah. Sampai binatang yang paling kecil. Apa? Tenggu. Itu yang ngasih makan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala semua semuanya yang ngasih makan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah sama sekali tidak pernah kekurangan kekayaan Ini adalah yang kedua Meresapi keagungan Allah Yang ketiga Berteman dengan orang-orang yang rendah hati Bertemanlah dengan orang-orang yang rendah hati jadi kalau kita berteman sama orang-orang yang sukanya membanggabagakan kekayaan, biasanya kita akan terpengaruh. Biasanya kayak gitu. Kalau teman-temannya selalu membanggakan, oh saya punya mobil baru ini, oh saya punya oh, HP baru kayak gini, sehingga ada sebagian orang itu kalau bergabung dalam komunitas itu, kalau bawa HP-nya itu HP yang uh, jadul itu, boleh nyakal HP kalau ditutupi kayak gini. Isim Jangan Bergaul sama orang-orang yang mengajak kita untuk tawaduk Bergaullah dengan orang-orang yang suka Tidak menonjolkan kekayaan dirinya Dengan seperti itu kita akan terpengaruh Karena yang namanya teman itu As-sahibu sahid. Teman itu akan nyeret kita Kalau temannya baik Yang nyeret kepada kebaikan Kalau temannya buruk Yang akan menyeret kepada keburukan ini penyakit yang pertama yaitu penyakit som. sombong. Yang kedua apa tadi? Hasad. Hasad itu nama lainnya iri. Nama lainnya lagi dengki. Ya, bahasa Indonesianenya eh bahasa Jawanya apa? Apa? Mary. Uh, Mary. Yeah. Iri, meri, meri, iri, ya. jadi orang, penyakit yang kedua ini adalah penyakit iri, yeah. dan penyakit iri ini sangat jelek, kenapa ustaz, karena tidak menguntungkan dunia akhirat, tidak ada untungnya orang yang iri, makanya perhatikan, orang-orang yang iri itu tambah ganteng apa enggak, enggak, enggak ada untungnya kan, iri itu enggak ada untungnya, dia enggak tambah ganteng, Tambah ganteng? Enggak. Tambah ayu? Enggak. Tambah suki? Enggak. Tambah dihormati? Enggak. Enggak ada, enggak ada untungnya. Di dunia ini enggak ada untungnya. Malah merugikan. Orang-orang yang iri itu hatinya selalu panas. Ibu-ibu ya. sudah punya kulkas. Ya. Tetangganya beli kulkas dua pintu. Hatinya apa? Panas. Bapak-bapak sudah punya motor tetangganya beli motor yang lebih baru panas ya rumah sudah masya Allah tetangganya bangun ditingkat rumahnya hatinya panas nggak ada tenangnya. tapi kalau orang yang tidak iri enak dia hatinya nyaman ya tetangga beli Kulkas yang gede, alhamdulillah, bisa. Menurut, itu tidak punya sifat iri, tidak punya sifat dan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iri sama iman, enggak akan ketemu dalam satu hati. Rasulullah SAW bersabda La fi qalbi Tidak akan ketemu dalam satu hati iman dan iri Hadis riwayat Nasai dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh al Albani. Jadi kalau ada orang di hatinya itu ada imannya Kemasukan iri yang keluar apa? Iman Iman masuk iri keluar, gak mungkin ketemu. Berarti kalau kita masih punya iri, imannya lagi, lagi luna, imannya lagi pergi. Kalau pengen imannya datang lagi, masuk lagi, buang itu sifat iri, gak akan ketemu dalam hati seorang. Ininya adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iri itu apa Ustaz? Definisi iri. Iri. Kata para ulama adalah berharap lenyapnya kenikmatan, berharap lenyapnya kenikmatan dari orang lain, misalnya ya berharap lenyap tetangga kita beli mobil baru, karena ini kemudian kita berharap ya Allah semoga besok tabrakan. Itu berharap orang itu celaka. Nikmatnya hilang. Ini iri. Atau bukan berharap nikmat itu hilang. Berharap nikmat itu tidak dapat. Ya. Contoh misalnya. Ya. Contoh misalnya si fulan ini uh, lagi daftar. Ya. Lagi daftar ke sebuah perguruan tinggi. Karena iri. ya Kemudian ya Allah moga-moga orang diterima. Moga-moga orang diterima. Moga-moga orang diterima. Ini iri. Inilah maksud dari iri. Apa saja yang membuat orang iri, ya. pemicu iri, pemicu hasad Yang pertama adalah perasaan benci Perasaan benci Benci kepada orang yang dihasadi Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum Nabi kita diutus, mereka pikir Nabi Muhammad itu akan diutus dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ternyata malah dari golongan orang-orang Arab yang pada saat itu sama sekali tidak di, diperhitungkan. Karena orang Arab saat itu kan tidak punya agama. Ya. Biasanya oh, menyembah berhala. Jadi mereka dipandang sebelah Tahu-tahu munculnya dari sana Iri sekali orang Yahudi dan Nasrani Sehingga mereka tidak mau mengikuti Ajaran Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Ini pemicu yang pertama Adalah karena rasa ben benci Yang kedua Karena orang yang iri Tidak bisa mendapatkan Apa yang didapatkan oleh orang yang dia iri Pemicu yang kedua Karena orang yang dengki ini tidak bisa mendapat apa yang didapat oleh orang yang dia dengki. Yeah. Entah mungkin karena sama-sama rebutan kursi pimpinan. Di sebuah perusahaan. Si A sama B rebutan. Ternyata yang... Dapat si B. Si A gak bisa dapat. Akhirnya dia iri. Pergi kemana? Yeah. Atau misalnya saingan toko. Saya ingat toko yang ini laris, yang ini tak laris. Akhirnya pergi ke toko. Bagaimana caranya tetangganya ini tokonya bisa sepi? Pernyataan masih percaya gitu-gitu? Masih ada gitu-gitu? Masih, ya masih ada. Jadi ada orang-orang yang eh, Subhanallah ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika akan datang bulu, mulai tahu mampir. Kenapa sih ke toko? tutup terus tutup terus jadi dia itu melihatnya toko yang akan dia beli itu tutup padahal sebenarnya buka ya itu untuk nanganinnya gimana ustaz ya tokonya dipakai untuk baca Al-Qur'an ya jadi sambil nunggu sambil baca Al-Qur'an bacakan surat Al-Baqarah di situ ya kalau buka toko jangan lupa Bismillah, nutup toko jangan lupa Bismillah, enggak mempan ya. kalau panjangan seperti itu Dukunnya bakalan tidak mempan dan malah mungkin Dukunnya bakalan datang kepada jenengan keperiwacaranya enggak mempan, enggak Dukun itu hanya mempan kepada orang-orang yang jauh dari agama ya. kalau orang taat patuh beragama menjalankan apa yang diajarkan oleh agama ini, maka dia tidak akan mempan ini karena E, tidak mendapatkan karunia Yang didapatkan oleh orang yang dia dengki Ini pemicu yang kedua Pemicu yang ketiga Adalah karena rakus Karena apa? Rakus Orang ini karena rakus Temennya sudah dapat Dia masih tetap ingin mendapatkan Apa yang didapatkan oleh temennya Na'udzubillahimin Sudah panen berhasil tetangganya panen juga iri Padahal bedanya cuma Oh, yang ini dapat 5 ton, yang ini dapat 4,9 ton. Iri. Padahal cuma 0,1. Rakus, yeah. Ini salah satu pemicu iri. Bagaimana mengobati penyakit iri? Bagaimana mengobati penyakit iri? Yang pertama, ya, menyadari bahwa iri itu penyakit. Ini yang pertama menyadari bahwa iri itu penyakit jadi kalau misalnya gak sadar-sadar ya mana mungkin dia akan membersihkan hatinya, makanya saya katakan tadi, tidak sedikit orang-orang yang punya penyakit malah dirawat ya, punya penyakit malah dirawat seperti orang punya jerawat malah dia bah Tilus tu, sing swe ya, nongko aja luga luga. Ini mirip seperti itu. Orang punya penyakit, kok dibiarkan? Karena dia tidak sadar itu penyakit. Makanya yang pertama kita harus sadar bahawa hasad ini penyakit dan penyakit ini harus dibersihkan. Ini yang pertama. Ia dua berdoa kepada Allah. Doanya apa? tadi Allahumma ini auzubika. Min syari qalbi, ya. Auzu min syari qalbi. Ada, doa, ada juga doa yang lebih spesifik yang Allah sebutkan dalam Al Quran surat Al Hashr ayat sepuluh. Yeah. Dalam Al Quran surat Al Hashr ayat sepuluh ini doa banyak yang insyaallah Allah diantara kita sudah hafal. Rabbana ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Ya Allah, la taj'al fi qulubina, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami perasaan iri. Ini adalah kiat yang kedua. Yang ketiga adalah menguatkan iman terhadap takdir. Ini salah satu yang bisa mengobati penyakit iri, beriman dengan tak, takdir. Ketahuilah, sekuat apapun usaha kita untuk menghalangi seseorang mendapatkan sesuatu, kalau Allah berkehendak, tidak mungkin kita bisa menghalangi. Contoh, panjenengan pengen nikah sama si A, misalnya, ya, sama wanita namanya si A, bunga desa, ya, seorang bunga desa. Ternyata yang melamar si A ini banyak sekali. Panjenengan mau berusaha bagaimana caranya supaya dia panjenengan dapatkan. Kalau Allah berkehendak jenengan gak dapat, ia gak bakal dapat. Jadi mau pakai santet, mau pakai apa namanya itu? Pelet. Ya, tahu pelet? Bukan makanan lele. Ini, ya. Anjir dengan mau pakai apa saja Kalau memang Allah berkehendak Dia nikahnya bukan sama Anjir dengan akan bisa Ini iman dengan takdir Ketika seorang beriman dengan takdir Maka dia akan Dibantu untuk mengusir Penyakit i Yang keempat Dan ini yang paling berat yeah. Yang paling berat Adalah berbuat Baik kepada orang yang kita dengki. Baik. Wah, wow, buat panggil. Semakin kita dengki, semakin kita berat mati. Bisa gak? Makanya saya katakan apa? Berat. Tapi efeknya luar biasa. Jadi kalau nafsu kita ini mendorong untuk memfitnah orang yang kita dengki. malah kita memaksa lisan kita untuk memuji-muji dia. Ini masya Allah. Ya. Misalnya ada kecemburuan, ya, ada kecemburuan antara dua orang yang sedang mengincar satu jabatan. Bawaannya kalau sudah cemburu, penginnya menja menjatuhkan, tapi bingsa untuk mengangkat. Ketika ditanya gimana menurut kamu si A? Nah ditanya sama atasannya tentang rekan uh, saingannya itu bagaimana mereka musia. Ya? Lisan itu pengen ngomong oh, pak, Si sih, apa macam ketone si apik padahal hmm. jelek jelek disuka ini, penginnya kayak gitu. Tapi karena ingin mengusir penyakit iri dari hati, maka dipaksa. Pak memang orang itu kelihatannya bagus, kok, tapi memang bagus beneran pak. <laughs> Jadi dipaksa. Nisan ini dipaksa. Supaya berbuat baik sama dia. Ya. Ketemu sama dia. Ya. Pengennya mukul dari belakang. Tapi begitu. Terus ngelus-ngelus. Memaksa diri. Memaksa diri untuk berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Ini empat uh, cara. Di antara cara-cara untuk mengobati penyakit iri. Berikutnya penyakit yang ketiga. Ini penyakit yang paling bahaya diantara empat penyakit. Penyakit apa? Ria. Penyakit ria. Bahasa gampangnya adalah suka Pak pamer. Penyakit ria ini adalah salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dikhawatirkan menjangkit umatnya. Makanya beliau pernah mengatakan la ah. Ma akhofu alaikum asyirkul as asghar. Sesungguhnya penyakit namanya syirik asghar. Sahih Rasul Beliau mengatakan al Syirik kecil itu adalah Riyak Hadis riwayat Ahmad Dinyatakan sahih Oleh Imam Al-Hakim Dan Imam Al-Dahabi Mungkin Kita sering mendengar hadis ini Tapi saya ingin mengajak Jamaah sekalian Untuk Merenungi hadis ini Supaya kita tahu Betapa bahayanya penyakit Riyak Nabi sasaan berkata Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian inna akhwa fama akhafu alaikum kalian. Kalian di sini siapa? Yang diajak Nabi bicara saat itu siapa? Para sahabat. Para sahabat beliau. Para sahabat itu keimanannya antara kita dengan mereka besar siapa? besar mereka. Bahkan Nabi sallallahu pernah mengatakan, "La'anfaqa ahadukum misla udzdzahaba andakan kalian umatku ini berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud." Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Berarti kalau ditimbang berapa ton? keimbangannya orang nanas yang gue nimbang ya kalau kita punya emas panjang kemudian semuanya kita infakkan tetapi bisa salah ma balaqo muda ahadihim wala nasifahuh pahala yang kalian dapatkan itu tidak bakalan mengalahkan pahala sedekahnya sahabat walaupun cuma satu genggam atau setengah genggam jadi kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan pahalanya tidak akan ngalahkan pahalanya sahabat yang infak cuma satu gengak. Itulah keimanan para sahabat. Nabi takut sahabat terjerumus riak. Kalau Nabi saja takut para sahabat, itu lah kita. Kalau kita gak takut riak, itu namanya terlalu. Kalau kita ini merasa Masa kaya nyong Ria Ya Allah mungkin lah hmm. Itu keterlaluan itu hmm. Ria itu apa Ustaz? Ria yeah. Diceritakan oleh sama kita adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang dan dipuji oleh mereka. Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat orang dan dipuji sama mereka. Itu arti dari riak. Perhatikan masing-masing kata ini mengandung makna. Menampakkan ibadah kepada orang lain. Supaya dilihat dan dipuji Sama mereka Menampakkan berarti Nengaja Memperlihatkan Kepada siapa Orang lain Kalau memperlihatkan kepada Allah gimana Ria atau bukan Ya Allah Tidak usah kita perlihatkan Allah tahu Menampakkan ibadah kepada orang lain Dengan maksud Untuk dipuji Nah sekarang, kalau ibadah kita kelihatan sama orang lain, boleh enggak? Uh, kalau panjenengan enggak kelihatan, mau sholat jamaah gimana enggak kelihatan? Sekarang saya tanya, panjenengan ini ngaji ini kelihatan apa enggak? Ria dong? Ria enggak? Ria apa enggak? Enggak? Nah, tergantung. Uh -huh. Jenengan tadi niatnya apa? Niatnya supaya dilihat, apa niatnya pengin Dapat ilmu? Ya. Yeah. Kemudian ada ibadah-ibadah yang gak mungkin disembunyikan. Contoh kayak sholat berjamah ngaji seperti ini. Azan. Azan nah coba azan. Azan itu suaranya mesti kedengaran. Wah Ustaz anak, ano, biar gak riak. Aku azani lili yang baik. <tuh> Bisik-bisik azannya. Allah <tuh> akbar Allah. <-tuh> gak bisa. Itu syiar. Kalau syiar ya harus keli kelihatan. Yang penting niatnya di Dijaga dan ria ini punya bahaya yang sangat besar, punya bahaya yang sangat besar. Di antara bahaya ria adalah akan menyebabkan seorang masuk ke neraka pertama kali nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang masuk ke neraka pertama kali bukan pencuri, bukan pemabok, bukan tukang jadi bukan pembunuh bukan, bukan koruptor tapi orang yang masuk neraka pertama kali nanti pada hari kiamat ada berapa orang? ada tiga orang dan tiga orang ini kelihatannya baik semuanya yang pertama adalah tukang ngaji tukang ngaji yang kedua tukang sodakoh yang ketiga tukang jihad ya ujut tukang mabok ujut tukang judi ujut tukang e, apa mabok judi zina bukan tapi orang yang suka ngaji pertama yang kedua orang yang suka sodako yang ketiga orang yang suka jihad ini yang tiga kali bakal masuk neraka pertama kali kan repot kalau kayak gitu nah. jangan keluar dulu kalau belum selesai Nah tolong dijaga panitia jangan ada yang keluar. Nah, saya khawatirnya nanti setelah pengajian ini enggak mau ngaji. Nah, belum selesai. Tuh ngaji dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ditanya sama Allah, apa yang kamu kerjakan dulu ketika di dunia? Wahai Rabbi, ketika di dunia kami uh, ngaji, belajar agama, membaca Al-Qur'an karena mengharapkan ridhomu ya Rabbi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta." Engkau bohong, engkau dusta, engkau itu dahulu ketika di dunia ngaji supaya kamu itu dipuji sama orang, diukohla qari supaya dikatakan qari Al Quran, wasallam tal ilmi diukohla alim dan engkau belajar ilmu agama supaya dikatakan alim, ulama, ustaz, kiai, wakilah seluruh julukan-julukan itu sudah kamu dapatkan semuanya. yang kamu cari sudah kamu dapatkan ketika di dunia. itu yang kamu cari sudah. Fa umi robihi fa ala wajhi fa ulkiyafinnaul. diseret mukanya itu, telungkup diseret, dilemparkan ke neraka. ini manusia yang pertama. tukang ngaji. Yang kedua dipanggil tukang sedekah. Ketika ditanya, kamu sudah dikasih harta begitu banyak. Apa yang kamu lakukan? Ya Rabbi, setiap ada peluang untuk sedekah, saya selalu sedekah mengharapkan ridomu ya Rabbi. Ada orang miskin dari. Datang kasih, janda datang kasih, yatim datang kasih, masjid datang kasih, sekolah datang kasih, pondok datang. Ada peluang untuk infak, saya infak karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Dikatakan oleh Allah kanjda, bohong. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan dermawan, wakilah dan kamu sudah dapatkan gelar itu ketika di dunia. Kemudian diseret masukkan ke neraka. Yang ketiga, jihad. Orang yang jihad. Ditanya, kamu dulu gimana di dunia? Punya tubuh yang sehat, yang kuat untuk apa? Untuk jihad ya Rabbi visabilillah. Mencari ridhommu ya Allah. Bohong! Kamu itu dulu berjihad supaya dikatakan pemberani, perkasa, kuat, hebat. Dan itu sudah kamu dapatkan semuanya maka diseret ke neraka. Ketika kita mendengar hadis seperti ini, jangan membuat kita ngepel untuk ngaji ya, untuk sedekah dan untuk berjihad. Karena sebagai orang la, naikutan yang repot sih. Nah. Masuk-masuk mau ngaji Nggak. jadi ketika kita mendapat seperti ini ini adalah melatih kita untuk memperbaiki ni, niat karena tiga orang itu salahnya itu bukan ngajinya, bukan sedekahnya, bukan jiwanya salahnya apa? niatnya itulah bahayanya riak tiga orang ini semuanya gara-gara riak akhirnya dimasukkan ke neraka jadi ketika kita baca hadis ini jangan kemudian kita menjadi Netrot, tapi kita terus beribadah sambil memperbaiki niat. Ini yang pertama. Yang kedua. Ketika kita baca hadis-hadis seperti ini. Jangan kita gunakan hadis ini untuk menghukumi orang lain. Tapi gunakan untuk introspeksi. Contoh. Ada orang rajin, maju terus. Oke, calon penghuni raka nomor satu. Oke. <laughs> Hmm. Atau ada orang sederhana kaki, calon penghuni. Minerakan nomor dua. Bukan seperti itu. Jadi itu bukan kita gunakan ya, untuk menghukumi orang lain. Oh kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi digunakan untuk introspeksi diri. Kecah. Di pelupuk mata, ku di seberang lautan tampak. Jangan sampai seperti itu. Ini riak. Apa usah yang memicu orang riak? Kalau yang punya makalah halaman 16. Ini yang punya makalah halaman 16. Orang itu terkena penyakit riak. Karena dia suka kedudukan. Karena dia suka apa? Kedudukan. Cinta kedudukan. Ya. Antah itu sifatnya duniawi atau sifatnya ukrawi, kedudukan agama maupun kedudukan dunia. Makanya tidak sedikit orang-orang yang rajin solat, rajin puasa, umroh pulak, bolak balik. Ternyata dia punya keinginan duniawi di balik itu, ingin membangun brand image, ya. image yang positif, hmm. karena mau nyalon. ya. Akhirnya kalau enggak pakai haji di depannya, kurang, kurang mantap. Akhirnya haji dulu baru nyalon. Atau karena dia pengin ya memajukan bisnisnya. Atau karena dia pengen orang-orang itu kalau berjalan di hadapan dia itu munduk, munduk-munduk. Ada sebagian orang itu senang banget naik ada orang itu apa? Munduk-munduk di hadapan dia. Itu kedudukan juga. Ya. Dan ini kedudukan yang sifatnya duniawi. Kedudukan yang sifatnya agama ada nggak usah ada. Ya. Misalnya belajar ilmu agama, ya supaya dikatakan kiai, supaya dikatakan us, atau supaya kalau habis minum kemudian gelasnya jadi jadi rebutan, jadi marah banget gitu loh. Nembarnya mobil terus pada rebutan itu seneng gitu loh. Ini nggak bahaya, yang seperti ini juga bahaya. Ini juga pemicu ria. Terakhir, bagaimana mengobati ria? Bagaimana mengobati ria? Di situ saya sebutkan beberapa cara. E, ada tiga cara atau empat cara. Saya sebutkan beberapa saja, ya. Di antara cara mengobati ya adalah latihan tidak peduli pujian. Latihan tidak peduli pujian. Jadi dipuji apa tidak dipuji sama saja latihan. Dan ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lil mura'i salasu alamatin." Orang-orang yang riak itu ada tiga tandanya. Orang riak itu ada tiga tandanya. Yaksi alu idzakana wahdahu wain syatu idzakana finnas. Tanda yang pertama kata beliau, kalau lagi sendirian ibadah malas, kalau di depan orang banyak ibadahnya semangat. Kalau lagi sendirian ibadahnya malas. Kalau lagi di depan orang banyak Ibadahnya semangat Nek lagi sholat dewekan Suratane kulhu falaknas Nek lagi ngimami Suratane Tuh banget Itu tandanya Orang terjangkiti Ria Pernah ngalami gak Pernah ngalami gak Kalau sholat sunnah di rumah kilat Khusus kalau sholat di masjid, biasa, pos biasa. Suwe maksudnya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua kata beliau, وَيَزِيدُ fil الْعَمَنِ إِذَا أُسْنِيَ alaihi. Ketika dipuji, semakin banyak amalannya. Ketika di, dipuji. Oh, Pak Anu nak sholat kusuh banget. Yang suka sholatnya, Biasanya rongrong khat paling sepuluh rongkangan. Ini kalau dipuji dia semakin nabah ibadahnya. Wayang kusu ida ruma dan akan berkurang amalannya ketika dicelah sama orang. Jadi mengurangi amalan ketika dicelah sama orang. Nasi, wajib, wajib, akhirnya ngasuk orang nasi ini ria, Tanda tanduria tanda orang riya maka di antara cara supaya kita terhindar dari penyakit riya latihan tidak peduli dengan pu pujian kamu mau memuji enggak mau memuji saya itu enggak nyari pujian kamu yang saya cari pujiannya Allah Subhanahu wa taala ini latihan atau cara yang pertama yang kedua berusaha merahasiakan ibadah. Napa? Berusaha merahasiakan ibadah. Jadi kalau punya ibadah, kalau bisa rahasiakan semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah sallallahu pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Bani, manistaqaa minkum an yakunalahu kubun min amadin salehin faliyah al. Barangsiapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia. maka lakukan. Kalau kita bisa melakukannya amalan rahasia, lakukan. Contoh, sodakah. Contoh, sodakah. Masuk ke mesjid rangkat ke musik pertama kali ada kotak. Da usah, ceni ngono nang sing Ketika orang sudah banyak baru kemudian kole ngetokaken pe suret. Mm. Kemudian kole linting ngnde wong ngubur ka be apa? Plung. Masukannya plung, monggo. Yeah. Jadi kalau latihan, latihan Berangkat ke mesin pertama kali ada kotak, seringak-seringuk, tidak ada orang. Alhamdulillah. Langsung apa? Dilipat sing itu, Plus si gambarnya Sukarno hatta gitu ya. Jadi jangan pati murah. Ya. Duit kita ini kan rata-rata gambar pahlawan. Pati murah, terus imam, punjol. Terus apa lagi? Antasari, ya, kasian itu di masjid itu yang kelihatan cuma Pak Pak Timurang saja bawa golok terusnya begitu. Yang Soekarno malah nggak pernah, Iya pernah tapi jarang. Proklamator kasian loh, masa proklamator nggak pernah kelihatan, yang kelihatan cuma Pak Timurang terus gitu loh. Jadi kalau pas lagi bawa duit banyak gitu ya, masuk ke masjid pertama kali infak sendiri, jangan ada yang tahu sholat juga kalau itu makanya sholat sunnah, sholat sunnah itu afdholnya dilakukan di mana? di rumah sholat sunnah afdholnya dilakukan di rumah tahajud duha ya. bahkan kobliyah dan bakdiyah kalau tidak takut ketinggalan uh, imam kalau tidak takut masuk afdholnya dilakukan di rumah, karena di rumah itu selain untuk mengisi rumah kita dengan ibadah, juga lebih bisa menjaga keikhlasan ya itu kemudian haji ya umrah kalau bisa enggak usah rame-rame ya para ulama kita dahulu para ulama kita dahulu ketika akan haji paling ya cuma ngasih tahu orang terdekatnya saja ya ngasih tahu orang terdekatnya karena mungkin rumahnya mau dititipkan ada tamu ada apa asal itu berangkat tahu-tahu setelah satu karena dulu kan lama ya perjalanannya lama hajinya lama pulangnya lama tahu tahu dua bulan enggak kelihatan, tahu tahu datang. Udah, enggak woro-woro. Ya. Makanya di negeri kita ini masyaallah, Allah ya. Kalau mau berangkat haji saja jalanan macet. Masing-masing bawa truk. Di <tuk> jamaah haji perbalikanya berapa orang? 200, nyampe enggak? Ya, sekitar 200 enggak tahu berapa orang. Misalnya 200 saja, berarti kan 200 truk. Jalan macet yeah. Ini berangkat, berangkat, sudah berangkat Dirahasiakan yeah. Kalau kita punya amalan Yang bisa kita rahasiakan, rahasiakan yeah. Bahkan para ulama kita dahulu Sampai istrinya saja Tidak tahu Saking apanya, saking perimpannya Di dalam merahasiakan amalan yeah. Ada sebagian ulama Ada sebagian ulama Pas lagi ngaji Gini Malam-malam tahu-tahu listrik mati. Pet. Ya. Eh bukan listrik <laughs> Ini ulama salaf anu ini apa namanya? Sendil. Eh sendir. ini cerita zaman dulu belum ada listrik. Ya. Tahu-tahu mati kena angin putus. Ya. Kalau mati kan langsung sibuk pada apa gitu. Kalau biasanya kalau mati listrik langsung gitu ya. Ada cuma cak-cak cak-cak cak-cak. Akhirnya ada seorang yang memperbaiki itu. Di dalam kegelapan itu ternyata ada seorang ulama yang memanfaatkan waktu itu untuk berzikir kepada Allah sampai nangis. Ya, ketika gelap-gelapnya orang lagi pada sibuk itu dizikir. Zikir astagfirullah. Sampai nangis. Begitu tahu akan nyala langsung apa? diusap gelap sampai kelihatan kayak orang gak nangis. Ya. Begitu nyala sudah. Tidak ada orang yang tahu kalau dia itu Nyangis Ada ulama yang lain sodakoh. Kalau tidak salah Zainal Abidin ya, Ini sering saya bawakan cerita ini Zainal Abidin adalah orang yang sangat dermawan Kalau malam-malam Tengah malam dia mesti keluar dari rumahnya Jam 12 malam orang pada tidur Dia keluar dari rumahnya masuk ke gudang Yang ada di rumahnya ngambil karung Ya gandum Makanannya gandum Kemudian beliau gotong sendiri di pundak sini, gotong sendiri dipanggul sendiri kemudian ditaruh di depan rumahnya orang-orang miskin tok tok tok, taruh terus cepat-cepat pergi besoknya gitu lagi, besoknya gitu sehingga orang-orang miskin selalu mereka mengatakan, Alhamdulillah tadi malam ada kiriman dari langit semuanya gak tahu siapa yang saudara. taruh, taruh, taruh sampai suatu saat ada perampok ada terampok. Nodong Zainal Abidin yang mau sedekah. Zainal Abidin ini orangnya gede kuat. Begitu di, mau dirampok itu malah sekali yang sama dia karungnya itu dibeluk, <laughs> nah, dilemparkan sama itu akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ketika nglemparkan itu tutup mukanya itu lepas. Tutup mukanya lepas sehingga ketahuan bahwa dia itu Zainal Abidin. Perampoknya sudah maaf, maaf, maaf, maaf. Ya, kamu saya maafkan. Tapi syaratnya satu. Jangan. Kalau malam ini kamu melihat Zainal Abidin. Lagi. Ngotong. Gending. Mau dikasihkan sama orang miskin. Kalau kamu enggak cerita-cerita janji. Seumur hidup enggak cerita. Bakalan saya maafkan. Kalau tidak. Saya akan proses kamu. Syaratnya itu saja. Jangan apa? Cerita-cerita. Kalau kamu janji gak cerita. Kamu saya maafkan. Dan ini bonus satu karung buat kamu. Bayangkan. Sudah dirampok malah dikasih. Bonus. Malah ngasih bonus. hanya betul ya nggak cerita-cerita ketika dimandikan sama istrinya istrinya heran kenapa kok punggung suaminya ini hitam napal kenapa bisa hitam buhungnya nggak ada yang tahu istrinya aja nggak tahu sayangkan akhirnya ada salah satu akhirnya si apa mantan perampok itu Karena khawatir nanti ada yang Suudhon atau apa Akhirnya dia bersaksi Bahwasanya Zainal Abidin ini Kenapa bisa item kundaknya Karena setiap malam selalu Gotong Gandum Dibagi-bagikan kepada orang Baru istrinya aja baru tahu Baru tahu saat itu Ini bagaimana beliau merahasiakan dengan dan dia merasa nikmat Diketahui sama Allah Sudah nikmat cukup, Allah tahu juga cukup Karena yang ngasih pahala siapa? Allah Makanya pada hari kiamat nanti yeah. Pada hari kiamat nanti Orang-orang yang riak Dikatakan sama Allah Kalau kamu mau nyari pahala sana, pergi sana Sama orang yang dahulu kamu Riak Minta pahala sama sana pahala itu Allah yang nasih makanya Zainal Abidin dan ulama-ulama kita yang lainnya dilihat sama Allah sudah cukup gak perlu dilihat sama orang lain ini adalah yang kedua, latihan apa? latihan menyembunyikan amalan walaupun ada beberapa amalan yang gak mungkin disembunyikan kayak tadi ya contohnya sholat jamaah, ngaji, terus Uh, azan itu memang gak bisa disembunyikan Itu gak apa-apa, yang penting menjaga niat Kemudian berdoa Kemudian berdoa Doanya yang tadi yang saya katakan Allahumma inni a'udhubika Min syariqolbi Yang yang terakhir Penyakit yang terakhir adalah penyakit namanya Suudhan Apanya Suudhan Berburuk sangka Penyakit ini, efek negatifnya terasa sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memisahkan antara adik dengan kakak. Bisa membuat perceraian antara suami dengan istri. Bahkan bisa membuat peperangan antara dua negara. Gara-gara su suudan. Ustaz, memiliki prasangka boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah berburuk. Sangka berlebihan ya, Berlebihan berburuk Sangka Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ijtani bu kafiran minadzani Jauhilah kebanyakan pra, prasangka Inna ba'dadzani ismun Sebagian prasangka itu do, dosa Ini yang dijelaskan oleh para ulama apa itu suudan? Apa itu? Suudan. Suudan itu, kalau yang punya makalah, halaman 22. ya, Suudan itu adalah mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik. Jadi mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik. Walaupun peluangnya sama. Antara yang buruk sama yang baik itu. Contoh, panjirangan punya teman. Panjirangan yakin teman ini baik. Dia bukan tipe orang yang neko-neko, dia juga nggak pernah rokok. Tahu-tahu suatu hari ketemu sama jenengan, kok bau apa? Boro rokok. Makanya timbul dua prasangka, yang pertama teman ini sudah jadi perokok, yang kedua mungkin teman ini tadi di bis duduk di samping orang yang merokok. Ini dua kemungkinan. Kalau panjenengan katakan, mesti jadi perokok, itu namanya su, suudan. Tapi kalau kita, uh, oh, mungkin, mungkin, mungkin. Dan ini pernah dialami oleh seorang ulama, Syekh bin Basrohimahullah. Bicara dikatakan, ada seorang datang ke beliau bertanya, baunya, bau bajunya itu bau apa? Rokok, bau asap. Kemudian sama seorang yang disampingnya dikatakan syekh, kenapa kamu gak nasehati dia? Bau rokoknya itu loh ketahuan sekali. Dia mesti merokokin. Kata beliau apa? Belum tentu. Bisa jadi tadi dia kesini duduk di samping orang yang merokok. Jangan su, suudhan. Kalau bisa usahakanlah kita berusaha untuk usudhan. Tapi kalau waspada itu suudhan bukan. Ya enggak. Waspada bukan suudhan. Contoh ada sales datang. Ada sales. Maaf kalau di sini ada sales ya. ya. Sales itu biasanya pintar banget... Pintar banget... Pintar merayu... Nah, jangan pintar bohong lah... <laughs> sales itu biasanya pintar banget merayu... Kalau menjelaskan barang itu... Seakan-akan barang tidak ada... Cacatnya... Itu kalau kita sudah tahu sales memang seperti itu tabiatnya... Maka kita harus waspada. Ya, Betul-betul merecek... Apa benar ini asli atau tidak... Atau KW... Ya dilihat, oh ini mereknya sama. Karena-karena seperti itu ada jualan macam-macam barang. Ini kalau di luar harganya segini, kalau saya sama jenengan ya, ya sama jenengan cukup segini. Padahal sama jenengan itu ya sama semua orang gitu loh. Makanya <maka kita waspada. Atau dapat telepon, huh? dapat telepon, bapak, ya. anak bapak kecelakaan, Iya Oh Sekarang ada di rumah sakit. Harap segera untuk. Penransfer uang. Ya. Transfer uang. Dikirim ke. Rekening sekian sekian sekian. Segera pak. Kalau tidak nanti anak bapak bisa. Meninggal dunia. Atau misalnya SMS. Selamat. Anda mendapatkan. Hadiah 50 juta. Eh. Uh, silakan kunjungi uh, www, www apa gitu ya. kemudian nanti pinnya ini ini segera hubungi nomor sekian nah, kalau sekarang kita tahu itu banyak penipuan yang nggak usah dipedulikan waspada kita ada sebagian orang dapat oh oh ya omori oh, mobil <laughs> padahal sebenarnya penipuan ini waspada yang waspada seperti ini bukan termasuk su su -utam. Nah, suudzon ini ya, bagaimana bisa mengatasi suudzon. Ya, cara mengatasi suudzon halaman 24. Yang pertama, mengatasi suudzon adalah melatih diri untuk husnuzon. Melatih diri untuk apa? Husnuzon. Kebalikannya, suudzon kebalikannya husnuzon. Contoh misalnya, panjenengan ngundang teman Ternyata diundang tapi enggak datang. Maka jangan langsung suudzon. Coba kemungkinan, oh mungkin dia ini sakit. Kalau enggak sakit, mungkin lupa. Kalau enggak lupa, mungkin mati. <tuh> mungkin uh, ada acara lain, ya. Mungkin mungkin jadi banyak dicarikan mungkin-mungkin yang baik-baik itu yang pertama ya. latihan untuk berhus yang kedua kurangi asupan negatif berita-berita ya. yang negatif itu dikurangi contohnya berita-berita yang ada di TV ya. kemudian di acara-acara gosip ya. di TV banyak agak acara gosip dan ratingnya biasanya tinggi nah kalau kita terbiasa gitu dengerin itu, gosip-gosip kayak gitu nanti lama-lama kita ikut-ikutan suka suudzon gosip, ini yang kedua yang ketiga dapat berita itu jangan cepat-cepat ditelan mentah-mentah recheck dan cek dan recheck ya. jadi bener gak itu ada berita kayak gini jangan langsung di. bisa kalau orang kayak gitu dapat berita langsung support apalagi sekarang media apa Sosial ya. Begitu ada berita langsung Hati-hati Dengan uh, sekarang ini sudah ada uh, Auman Ada auman singa Di uh, Di penjuru uh, Di pelosok mana Segera SMS ini Ke 10 orang ya Kalau tidak Nanti kamu akan celaka dunia Akhirat Saat ini juga kirim ada orang bertanya kepada saya. Ustaz ini benar apa enggak Ustaz? Enggak benar. Itu paling orang jualan pulsa. Ya, supaya pulsanya uh, laris. Ya. Jadi jangan cepat-cepat dapat berita. Jangan segera disebar. Dicek dan di cek. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya seperti yang tadi disampaikan. Allahumma inni a'udhu peka min syarri. Ini yang dapat kami sampaikan, Insya Allah sesuai dengan jadwal jam 11 kita menyelesaikan kajian, sisanya ada sekitar berapa jam untuk tanya jawab. Kalau ya ada yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan, kami persilahkan. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan. Tanyakan apa arti yang dipakai dalam Al-Quran oh, oh. wa'id kulna lil malaikat wa'kulna ya adam inna arsal naka jadi Amin. dan ketika kami berfirman kepada para malaikat apa arti kami kau berfirman Pertanyaan sangat bagus. Arti kami di dalam firman Allah wa idqulna lil malaikat judul li adam apa saja itu? iblis dalam surat Al Baqarah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Kami ini siapa? Jawabannya kami yang dimaksud dalam ayat itu adalah Allah. Ustad, kami itu kan kata ganti orang banyak, bukan kata ganti tunggal. Kalau kata ganti tunggal pakainya aku wa'il kultu, bukan wa'il kul kurna. Kenapa kok pakai kata kami? Para ulama kita mengatakan bahwa penggunaan kata ganti jamak atau untuk orang yang lebih dari satu itu kadang-kadang dipakai sebagai maksud pengagungan penghormatan kepada yang disebut di situ. Jadi Allah memakai kata kami adalah untuk menggambarkan keagungan siapa? Allah. Bukan untuk menjelaskan bahwa Allah itu jumlahnya banyak. Itu yang disampaikan oleh para ulama Wallahu'alam. Yang lain, silakan. silahkan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kaitannya antara penyakit hati dengan gen manusia? Misalnya, kebanyakan orang tua itu menurun misalnya pemarah. Orang tuanya pemarah. Anaknya itu kebanyakan ikut pemarah. Terima kasih, jasa kelahan. Ya, Apakah gen itu bisa nurun Orangnya orang tuanya Pelit anaknya Pelit Apakah mungkin nurun Mungkin Mung Mungkin Mungkin iya mungkin tidak ya. Seperti itu loh diabetes nah, Penyakit apa diabetes Gak mesti anaknya kemudian Diabet, kadang nurun Kadang tidak Kenapa? Karena memang berpengaruh yeah. Orang tua itu Berpengaruh kepada anaknya Makanya di dalam agama kita Calon Itu harus milih yeah. Karena maaf Anak itu kan Gabungan Antara dua air Airnya laki-laki dan airnya Perempuan dan masing-masing air itu membawa membawa sifat ya. misalnya ibunya putih bapaknya hitam Ya, tapi bapaknya pinter ibunya gak patiah pinter nanti jadinya anaknya putih, pinter Nek sadine kaya gue. Atau kemungkinan yang lain, ana ireng bodoh. <laughs> Ini kemungkinan semuanya ada. Dan itu bisa jadi ya, bisa jadi bukan dari gen orang tua, bisa jadi dari gen kakeknya. Makanya pernah ada seorang Arab Badui Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ini anak saya warnanya ini gak kayak saya. Warna kulitnya gak kayak saya. Saya ini curiga. Jangan-jangan istri saya ini. Seningkuh. Hmm, misalnya dia kulitnya putih. Kok anaknya hitam. Ini dari mana? Ya. Karena ini orang Arab Badui. Maka Nabi SAW pakai pendekatan. Sesuatu yang. Bisa ditangkap oleh otaknya. Maka Nabi bertanya. Apakah kamu punya ontak? Apakah kamu punya ontak? Uya wa herosu. Apa saja warnanya? Macam-macam ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang merah, ada yang ini. Ada gak di antara ontak itu yang warnanya beda sendiri? Dari orang tuanya. Dari induknya. Kata, nah, kata orang Arab iya ada wahensi dari mana kok bisa ya. cantannya bapaknya onta itu abu-abu uh, ibunya abu-abu ternyata anaknya merah dari mana itu merah ya. maka orang Arab itu mengatakan la'allahu nazaa at ju'irqun atau kata orang Arab itu mungkin ini gen dari mbahnya onta Yeah. Jadi dulu mungkin bahnya ada yang warnanya merah Akhirnya genya ada yang kecil turun ke situ Kata Nabi SAW Ya kamu, anak kamu mungkin seperti itu Mungkin anak kamu itu Bahnya kamu atau bahnya e, istri kamu Dahulu kulitnya hitam Ada yang nyempil turun kepada anak kamu Jadi ini mengatakan bahwa Yang namanya keturunan atau gen itu bisa turun kepada siapa kepada anak yeah. jangankan gen air susu saja bisa menuruni ya yeah, bisa menuruni sifat kepada yang disusui yeah. makanya pada zaman dahulu yeah. pada zaman dahulu ketika masih banyak pers uh, susuan ya yeah, nyusoni nyusoni nyusoni gitu pada zaman dahulu itu para ulama kita pesan Jangan sekali-kali menyusukan anakmu kepada wanita Yang buruk perilakunya atau maaf IQ-nya rendah Karena itu akan berpengaruh kepada anak kamu Padahal itu cuma yusuh Apalagi anak asli Akan tetapi bukan berarti itu tidak bisa dirubah Dan tidak boleh dijadikan alasan tidak berubah Kenapa sih jadi medit teman wong aku kawit minum piye ya, ya wajar nyong medit. Hmm. Itu enggak boleh. Ya, yang ada adalah berusaha memperbaiki di diri. Karena memang perilaku yang buruk bisa di dirubah. Perilaku yang baik juga bisa di, dilatih. Ada pertanyaan, Ustaz. Bila itu penyakit, apakah dapat diobati dengan ruqyah? Bisa. Ya, bisa diobati dengan ruqyah. Hanya saja Ya, enggak cuma rupiah saja, harus ada latihannya. Orang sombong, Satu dia di rupiah, tapi enggak pernah uh, melatih diri. Ya tetap aja. Jadi harus ada perpaduan antara dua hal tersebut. Ustaz apa perbedaan antara riyah dengan sumah? Riyah itu pengin dilihat, sumah itu pengin didengar. Ya, sama-sama pengin dipuji, cuma yang riyah itu pengin di lihat kalau sum'ah pengen di, didengar oh si fulan suaranya bagus pengen didengar suaranya sama orang ya itu namanya sum'ah ada yang lain silahkan oh gila gila oh gila gila itu penyakit apa apakah dapat diobati dengan rogia gila Gila ya penyakit. <laughs> Gila itu penyakit jiwa. Gila itu penyakit jiwa. Apakah bisa diobati dengan rupiah? Bisa. Makanya kan di buku yang pernah kami tulis akrab dengan rupiah, di situ saya sebutkan bahawa rupiah itu bisa mengobati penyakit medis, bisa mengobati penyakit non medis, bisa mengobati penyakit psikis ya kejiwaan. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan. Qurani Kami jadikan Al-Quran sebagai obat. Di situ Allah tidak katakan obat khusus untuk kesurupan. Obat khusus untuk ini. Enggak. Obat berarti ya semuanya penyakit. Ya. Makanya ya, saya punya teman di daerah uh, Purworejo atau mana gitu. Dia kerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu selain pasien-pasien itu diobati yang maaf sakit kejiwaan, selain dikasih obat-obatan yang sifatnya medis, juga di rupiah di situ. Dan itu membantu banyak untuk kesembuhan. Cuman memang seringnya yang seperti itu tidak bisa instan. Butuh apa? Butuh proses, ya butuh proses. Ada yang lain silakan. Cukup, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, yang saya tanyakan apakah yang menjadi faktor-faktor ataupun penyebab penyebab orang lebih cenderung mengkhawatirkan penyakit jasmani daripada penyakit hati? Padahal penyakit rohani, padahal penyakit jasmani cenderung lebih mahal biayanya demikian masjid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Tawar. kenapa ini pertanyaan bagus kenapa orang cenderung perhatian untuk mengobati penyakit jasmani dibandingkan penyakit rohani padahal penyakit jasmani lebih mahal jawabannya karena efeknya itu cepat kerasannya jadi orang sakit gigi, nyaman gak? Ya. Makanya karena gak nyaman Segera diobati Jadi efeknya itu cepat terasa Ini yang pertama Kalau penyakit rohani Orang kadang-kadang gak sadar bahwa dia itu sak sakit ya. Efek parahnya itu terasa kapan? Di akhirat Walaupun di dunia sudah terasa Akan tetapi parah-parahnya kapan? Di akhirat Dan di akhirat kita sudah ketemu sama akhirat atau belum? Belum Ini yang pertama Ya yang kedua karena minim ilmu. Karena minim ilmu. Yeah. karena minim ilmu itulah dia tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Makanya para ulama kita karena ilmunya tinggi, ada penyakit sedikit langsung terasa. Ada penyakit sedikit langsung terasa. Ada kotoran dikit langsung terasa. Kalau boleh saya umpamakan Bender yang warnanya apa putih. Kalau dikasih noda, kalau dikasih apa noda, ya hitam kayak gini kelihatan enggak kelihatan. Tapi kalau nodanya di sini kelihatan enggak enggak kelihatan. Ulama kita itu jernih hatinya, sehingga ada penyakit sedikit kerasa. Kalau banyak kita banyak diantara kita. Karena saking apa nih? Saking ireng nih. Anak penyakit kayak apa orang? Kerasa. Bisa dipahami ini? Ya. Ini sebab yang kedua. Ya. Sebab yang kedua. Dan semoga kita dihindarkan dari yang hal-hal seperti itu. Dan kita naji ini salah satunya adalah untuk ya mengatasi sebab yang kedua tadi. Ketidaktahuan. Jadi setelah ini setelah ini saya berharap kita jadi sadar. Oh ternyata saya mungkin masih punya penyakit ini ini ini ini. Setelah saya sadar, saya berusaha untuk mubaddi. Itulah tujuannya ngaji. Ya, itu tujuannya ngaji. Jadi nanti banjarangan kalau sampai ke rumah itu yang punya makalah sampai di rumah diapakan? Ditumpuk buka lagi baca lagi kemudian kasih tanda misalnya masuk kiat mengatasi kesombongan nomor 1 berdoa ini sudah apa belum belum tandani kiye urung sing kiye urung sing kiye urung <lain> besok buka lagi kiye urung maning <lain> Singkir, uhis, ya. Jadi gitu terus. Jadi kita itu ada perkembangan. Ya. Jadi hidup ini usahakan ada grafik yang terus nanjak. Bukan cuma grafik kekayaan saja. Ya. Bukan hanya grafik gelar saja. Sekarang S1 berikutnya s dua berikutnya S3 bukan cuma itu tok. tapi oh hari ini saya sombong besok agak berkurang besok berkurang lagi gitu kehidupan itu adalah perbaikan dari sesuatu yang kurang baik menuju yang lebih baik tombu ati ada lima apa kalau orang tidak melakukan yang lima itu bisa dikatakan orang tersebut hatinya sakit mungkin ya yeah, mungkin apa aja sih uh, tombuati onolimo maca Quran sak mana apa maca Quran sak mana wengi dikirungi lakonono Mas Orang <SILENCIO> <Jadi> pada apa sih? Ini pada keroncong. Puasa, terus, sholat malam, apa? Berkumpul dengan orang-orang sholat. Ini betul, ini obat hati. Akan tetapi bukan cuma lima. Ini yang pernah saya sampaikan di pengajian tafsir bahwa itu dari perkataan ulama ternyata itu dari perkataan ulama saraf saya lupa sekarang namanya bahwa itu memang salah satu atau diantara obat-obat penyakit hati akan tetapi tidak bisa dipastikan mesti orang itu sakit kalau nggak melakukannya tapi itu indikasi indikasi bahwa orang ini sakit hatinya ketika tidak melakukan itu misalnya orang nggak baca Quran Ya, nggak pernah baca Quran, itu pertanda bahwasanya dia itu hatinya lagi kurang sehat, ya. Atau dia juga nggak pernah pikir, itu juga pertanda. Nah, kalau lima limanya nggak dilakukan sama sekali, ya itu mungkin indikasi sangat kuat, ya. indikasi sangat kuat bahwa hatinya itu memang sedang sakit. Saya kira uh, cukup sampai di sini, ya. waktunya sudah mendekati duhur. Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keluarga Insani kita telah simak bersama satu kajian yang kami siarkan secara langsung dari Masjid al ikhlas Babakan Kecamatan Kalimah, nah, Kabupaten Purbalingga bersama beliau Ustadz Abdul Aziz Hafidah ta'ala dengan pembahasan pilih kasih penyakit. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, bisa kita jadikan pegangan untuk kita memperbaiki hati kita agar Amalan-amalan hati kita bisa menjadi lebih baik lagi, terutama yang terkait dengan masalah keikhlasan ketika kita beribadah kepada Allah Taala. Demikian keluarga insan ini di manapun berada. Kita akhiri percakapan di kesempatan siang hari ini dengan khafarul maturis. Subhanallah, Wa bihamdika, Ashhaduallah, Ilaha Ilaha Anta, Astaghfiruka, Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Lizakirina wazzakira. Wazzakirina